Assalamualaikum Saudarlun Berita Malam Medisi hari ini Minggu 9 September 2018 dibacakan Ardian Tabrakan sepeda motor dengan mobil terjadi di Aceh Timur satu orang meninggal. Polsek Juluk tangkap terduga pelaku penggelapan mobil milik Rosnidar di Langsa. Gubernur Aceh tidak dapat formasi CPNS. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SRMBVN. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Citi 99.4 FM Loksmame, Radio Loser 99.4 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Ini berita dan laporan selengkapnya dari Misrum Slam BFM. Udarlun tabrakan antara mobil penumpang jenis jumbo BL7517NB dengan sepeda motor Honda Beat BL6404DAJ di Jalan Nasional Medan Banda Aceh, Aceh Timur, Sabtu, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Mobil dikebundikan Sofyan dan sepeda motor dikemundikan Halimah. Kejadian ini menyebabkan satu orang korban meninggal dunia dan satu orang luka berat. Korban meninggal dunia yakni pengemudi Honda Bit Halimah dan yang diboncinginya Danoi mengalami luka berat. Kedua korban merupakan warga gampung titi baru. Sementara pengemudi mobil jumbo tercatat sebagai warga gampung Menasalebu, kecamatan Pantai Bidari. Kasar lantas Ibtu Ritian Handayani mengatakan kronologis kecelakaan berawal Sabtu siang saat itu jumbu melaju dari arah Medan. Sedangkan Honda Beat melaju dari arah Banda Aceh menuju arah Medan. Darlun operasi yang dipimpin Kapolsek Julu AKP Suparwanto telah mengamankan terduga pelaku penggelapan mobil milik Rosnidar dalam wilayah hukum Polres Langsa. Tersangka yang diamankan yakni SP sebagai warga Gampung Bukit Panjang. Korban juga tercatat sebagai warga kecamatan yang sama dengan pelaku penggelapan. Kapolsek Julu AKP Suparwanto mengatakan mobil milik Rosnidar digelapkan pada 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di Gampung Blangpau 2 Penangkapan pelaku berawal selasa siang sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Pihanya mendapatkan informasi bahwa pelaku penggelapan mobil yang telah ditetapkan sebagai DPU itu berada di Kota Langsa. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Subursalam, Mustolik, memastikan daerah ini tidak dapat kuota formasi CPNS sebagaimana daerah lain di Aceh. Kepala BKPSDM Subursalam, Mustolik, mengatakan faktor utama terhalangnya Subursalam mendapat jatah formasi CPNS, menurut Mustolik, tidak lain karena kelalaian sejumlah instansi di sana dalam membuat analisa jabatan atau ancap dan analisa beban kerja atau ABK. Menurut Mustolik, sinyal kosongnya formasi CPNS di Kota Sebusalam ditandai tidak adanya undangan rapat untuk daerah dari Kemenpan RB terkait rekrutmen calon abdi negara seperti kabupaten kota lainnya. Darlun pasca terjadinya banjir, Sabtu malam tercatat 35 unit rumah warga Gampung Tengok, Terumon Tengah terkena imbas banjir bandang disertai lumpur. Aparat TNI bersama BPBD Aceh Selatan langsung dikerahkan ke lokasi sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat untuk melakukan pembersihan lumpur. Pak Koramil 09 Trumon Serda Rudi Hartono mengatakan banjir ini adalah banjir bandang yang merupakan air kiriman diakibatkan oleh hujan yang deras sehingga terjadi longsornya gunung yang terletak di Gampung Gerung Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sedarlun, lokasi pembangunan jembatan gantung Gunung Setan di Desa Aunan Sepakat, Kecamatan Ketambe, Acu Tenggara, masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Lauser. Mantan Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Walhi Aceh, Dr. Nasrul Zaman, mengatakan sedianya proyek pembangunan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari Selain itu ia berharap proyek tersebut bermanfaat bagi masyarakat agar lebih leluasa mengangkut hasil bumi juga tanpa menimbulkan masalah Oleh karena itu diperlukan adanya penanganan atau izin tertulis baik dari TNGL maupun Kementerian Kehutanan agar masyarakat tidak terjerat hukum selama memasuki kawasan TNGL tersebut Udarlun Ikatan Pemuda Nagan Raya secara tegas menolak alokasi anggaran 98 miliar dari APBA yang diperuntukkan untuk pelaksanaan Kongres KNPI. IPNR akan segera menyurati Kadispora dan PLT Gubernur Aceh mengevaluasi kembali dana APBA sebesar 98 miliar untuk kegiatan Kongres KNPI. Ketua Umum IPNR Ishani mengatakan sangat prihatin di saat kondisi ekonomi masyarakat Aceh semakin terpuruk. Justru ada organisasi yang mengatasnamakan pemuda menyedot anggaran hingga mencapai 9,8 miliar rupiah hanya untuk kongres organisasinya. Menurut Ishani, selama ini miliaran rupiah tiap tahunnya anggaran kepemudaan di APBA disedot KNPI, sementara tidak sebanding dengan kontribusinya kepada rakyat Aceh.